Pihara bisnis, sebuah data yang menarik akhir-akhir ini adalah tentang banyaknya orang yang semakin stres dan tergesa-gesa dan tidak sabar menunggu. Dan akibat dari adanya sosial media mempunyai dampak-dampak yang cukup menarik. Satu, tentang lagu. Ternyata setelah di-research lagu orang-orang zaman 80-an itu selalu menyatakan kebahagiaan percintaan, kesedihan, hubungan sesama manusia. Lagu-lagu zaman baru adalah tentang diri sendiri, tentang egoisme dan keinginan dirinya, tidak peduli orang lain. Ya. Lalu yang menarik lagi, pada tahun 50-an atau 60-an, ketika ditanyain hanya 12% orang ingin menjadi manusia terkenal dan hebat. Pada tahun 90-an, 80% orang pengen menjadi manusia hebat dan kepingin menjadi manusia terkenal dan narsis. Perubahannya ya. begitu mendasar dan hebat. Ketika dicek, orang-orang sekarang ini yang berusia antara 18 sampai 20 atau the way generation ini 60% merasa dirinya ini berbeda, ingin menjadi manusia yang beda dengan orang lain, stand out in the crowd. Jadi kalau dilihat orang aku tuh yang paling beda ya, dan berbeda dan kehidupannya dan menjadi ingin terkenal. Sedangkan orang yang berusia 50 sampai 55 tahun hanya 30% saja yang ingin dirinya menjadi hebat, terkenal dan dipandang orang lain dan stand out in the crowd. Ini yang menarik. Jadi perubahan emosi manusia pada zaman ini membuat perilaku kita berbeda, cara berbisnis kita beda dan menimbulkan kesempatan yang berbeda untuk kita sebagai para pebisnis. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso ada dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com dan bila ingin mengundang seminar atau training kami dapat menghubungi tanadisantosaseminar@gmail.com satu kata ya tanadisantosaseminar@gmail.com terima kasih salam sukses untuk Anda